بسم الله جبتي على carta قريبان وكذا ببركان سماء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين Walau, walau karih hal Mushrikul, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutus Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam membawa agama yang benar dan amal yang soleh. Arsalana rasulahu bil huda wa dinil haq Al huda di sini artinya adalah ilmu yang bermanfaat dan dinil haq adalah amal yang saleh Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh itu arti al-huda wa dinil haq dan dengan dua hal itu yaitu apa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh Allah akan memberikan kemenangan il-hirahu al-dinikulli Allah akan menangkan beliau di atas seluruh agama Maka ciri umat Nabi kita, ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri yang paling menonjol dua ini, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ketika dua hal ini sudah semakin hilang dari umat. Nabi Muhammad SAW, maka yang terjadi adalah kemunduran dan kemunduran, kerusakan dan kerusakan. Itulah pentingnya, kita ini terus nantiasa mengadakan kajian-kajian, taklim, pengajian-pengajian, mempelajari ilmu agama Allah, supaya kita bisa mengetahui ilmu yang bermanfaat, untuk membuahkan amal yang non Di antara kajian ilmu yang bermanfaat Yang Alhamdulillah segala puji bagi Allah Kita dibimbing oleh Allah Untuk mempelajari beberapa sifat seorang istri yang soliha ya. Ini ilmu yang bermanfaat nanti akan lebih terasa lagi kalau sudah dipraktekan Kak, ibu-ibu kalau sudah ngaji buku ini tinggal nanti mempraktekan tinggal mempraktekan pada buku ini kita sudah mempelajari beberapa sifat seorang wanita yang salihah sekali lagi buku ini bukan buku khusus untuk Seorang wanita yang sedang Menjadi apa? Istri Tapi buku ini untuk semua kalangan Baik wanita yang sedang menjadi istri Ataupun wanita yang pingin jadi seorang istri Atau wanita yang sudah selesai masa keistriannya hmm. Maksudnya gimana? Suaminya sudah Sudah pindah Alam Atau yang lainnya ya. Atau Wanita yang masih remaja Di bawah bimbingan seorang ibu Atau dan seterusnya Seorang ibu yang memiliki anak wanita Seorang e, Bapak yang memiliki anak wanita Semua kalangan membutuhkan Kajian ini Ya Maka sekali lagi ini ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat Tinggal nanti bagaimana kita menerapkannya InsyaAllah Di antara yang pernah kita pelajari ya, Adalah sifat-sifat wanita yang salihah yang disebutkan di dalam surat An-Nisa Ayat berapa? Ustaz tini kok senangin bulan balai itu, Ustaz. Yo, maklum lah ibu-ibu tumbukak kitabnya itu yo seminggu sekali urung tentuan itu. Jadi tak rewangi. Ya, saya bantu untuk muroj, jangan. Ya. Nah, ketemu Alhamdulillah alhamdulillah. nisa ayat berapa? Tiga puluh empat. Bagaimana wanita salihat? Ta-nitat ha-fi-za-lil-ghaibin Kalau itu tunduk Tunduk kepada Allah Dan juga tunduk kepada suaminya Tapi yang kita bahas di situ adalah Wanita yang tunduk taat kepada Allah Jadi kalau tidak tunduk kepada Allah tentu kepada suaminya biasanya lebih-lebih lagi. Saya tadi malam ngobrol dengan seorang boleh dikatakan dan memang dia seorang manajer. Ngobrol sambil makan. Enggak tahu makan dulu atau ngobrol dulu, makan sambil ngobrol iso keselok. Yang jelas kita diajak makan, kemudian di sela-sela itu kita ngobrol. Beliau mengatakan, Ustadz, pertama saya kenal ngaji yang pertama tak pecat, itu Satpam saya. Aduh, saya batin saya, kok mecat Satpam itu berat tenang. Kayak aku nengdalan diadang, batin saya. Prinsip dia apa? Saya bilang sudah dinasehati Tapi Ustaz, eh, Pak saat itu Sudah sudah saya nasihati Tapi tetap ngeyel Terus prinsip dia Pokoknya prinsip saya Ustaz Kalau orang itu Tidak taat pada Allah Saya sudah perintahkan dia untuk puasa saat itu Puasa wajib Ramadhan Jadi ternyata pamnya itu Kalau bulan Ramadhan tidak apa? Tidak puasa sudah saya nasihatkan, sudah saya arahkan untuk puasa. Wong itu kewajiban seorang Muslim yang memerintahkan adalah siapa? Allah. Ketika saya sampaikan untuk puasa, ndak mau saya pecat. Apa alasannya? Kata dia, kalau dengan Allah saja nggak manut, apalagi dengan saya yang manusia sampaikan begitu, kamu dengan hukum Allah saja melanggar apalagi dengan saya, <laughs> pergi kamu dipecat, tentunya dengan baik-baik pecatnya, -baik, tidak seperti sekasar yang kita bayangkan ya. karena orangnya Masya Allah lembut tapi tegas, Masya Allah nah ini yang saya maksud jadi seorang wanita salihah, untuk menjadi seorang wanita yang salihah nomor satu, urus hubungan dia dengan siapa? Allah, sholatnya, puasanya, ya, kemudian apa lagi, sedekahnya, urusan dia dengan Allah, Zikirnya kalau seorang wanita sudah memperbaiki hubungan dia dengan Allah, niscaya nanti Allah mudahkan dia dalam berhubungan dengan sesama manusia, Terutama dengan siapa? Suami Ini bukan perkara yang sepele. Jadi wanita yang salihat Wanita yang tunduk kepada Allah Melaksanakan kewajiban Meninggalkan kemaksiatan Makanya kalau ada majelis-majelis beribah Dulu demen banget Sekarang sudah ngaji ya mulai ya bang ditinggal entah itu riba secara dunia nyata ataupun di dunia bang maya cuma hooh io hoohir gitu kan jadi komentari orang yang riba kemudian jenengan hooh -oh, atau io hoohir gitu itu sudah ikut-ikutan riba jadi nah ini ditinggalkan tinggal hubungan anda dengan Allah perbaiki ini surat An-Nisa ayat 30 Kemudian juga mengurusi hak-hak suami itu di Surat An-Nisa 34. Kemudian sifat wanita yang kedua yang salihah, apa ibu-ibu was -ibu? pada dari makhluk yang namanya siapa? Setan. Hati-hati, karena setan berusaha mencampuri segala urusan manusia, tak hubungan dia dengan suami. Entah dia dengan tetangganya Entah dia dengan anaknya Entah dia dengan ibunya Entah dia dengan ibu mertuanya uh, Kok cocok mentah nah. Gimana Ustadz solusinya Saya dengan ibu mertua Ya memang sampai sekarang ini Kayak hubungan Saya menganggapnya Kayak ibu mertua itu Kayak istri kedua suami saya Kayak angel akure Padahal belum tentu yang namanya istri kedua Tidak akur dengan istri yang pertama Kan gitu Ini kalau ke rumah ibu mertua Pasti Ustaz Anda harus tahu Merusak hubungan itu adalah Ulahnya siapa? Saitan Maka begitu masuk Sebelum masuk Apa? A'udu bi kalimatillah insyaallah Insya'ulimaholah Orang oh, jangan disebel Ibu mertuanya. Ya, ketika tahu disebul, ya mengucapkan doa itu di depan Ibu mertuanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jadi sebelum masuk rumah njenengan ta'awud, ta'awud berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Kemudian berdoa, minta tolong pada Allah. Ini pertolongan ini Ya Allah, kalau Allah ingin menolong itu gampang sekali. Gampang sekali. Ini sama dengan bapak yang manajer tadi malam itu cerita. Tetangganya itu mantu dengan gedomberang-gedomberang musik. Dia mampir setelah keluar dari masjid, dia berdoa sambil jalan. Ya Allah, tolonglah hamba lunakkan hati orang itu. Saya akan datangi orang itu untuk nasih hati. Itu sembari jalan minta kepada Allah. Alhamdulillah, belum sempat dia datangi rumah orang itu, ternyata di rumah orang itu terjadi keributan. Apa bu yang terjadi? Ada yang kesurupan. Jadi, gedumreng-gedumreng terus ada yang kesurupan. Pas orang itu lewat, akhirnya minta tolong kepada orang yang tersebut di rupiah. Setelah mari, besono palenine yo ngono <muh> dikitukan ya dengan dinasehati dengan keras. Jadi mudah bagi Allah untuk apa? memberikan pertolongan. Mungkin selama ini semakin runcingnya hubungan Anda sebagian ya dengan ibu mertua karena adanya cuma takut, khawatir, wedi, enggak ada minta tolong pada Allah. Ya coba ta'awud Diajak suaminya di, ayo ke rumah ibu. Wah mas, ibu mau koyong monok, nggak aja Nanti suaminya juga balas, dah koyong koyong monok. Nah, kalau sudah kayak gitu sudah masalah. Maka, gih mas, insya Allah tolong doakan. Atau saya sambil dalam mati insya Allah saya berdoa pada Allah. Coba buktikan ibu, buktikan. Jadi minta tolong kepada Allah berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Dalam mendidik anak juga gitu, kadang timbul marah. Ibu juga harus ta'awudz. Anaknya juga ayo nak, ta'awudz nak. Hmm. Kon nafalu sini mermut lo itu. Itu kon murajaah masyaallah. Mbi ustaz kok kayak pengalaman ya. Lo ini bukan pengalaman pribadi saya, bu mohon maaf. Ini pengalaman bersama. Rata-rata <gif> sudah pernah merasakan bagaimana mengajak anak untuk nguruh. nguruh Ibu harus jaga hati, Setan cari kesempatan. Merusak hubungan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Dari gangguan setan yang terkutuk. Dan juga dengan suaminya. Dan seterusnya lah. bu, Pokoknya hati-hati. Dari yang namanya apa? Syaitan. Kemudian yang ketiga. Apa kemarin? Bagaimana seorang wanita salihah berusaha untuk apa? Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami. Terutama menjaga penampilan. Yang menyenangkan. Ya. Kemudian yang keempat Hadis tentang Siapa wanita terbaik Dan siapa wanita ter, terburu Ya ada empat kemarin Wanita ter, terbaik kan Walud, walud, muatiyah Empat. Dan dilandasi dengan apa Takwa Banyak anak Lembut, nolong suami Nurut pada suami Tapi semua itu harus dilandasi dengan taqwa sementara wanita yang terburuk yang harus dihindari apa? mutabarrijat mutakhayilat munafik ya, wanita-wanita yang suka dandan sombong munafik itu nomor berapa? 4 nomor 5 apa bu? tidak menyianyiakan hak suami ya Maka ini pentingnya belajar hak-hak Suami kepada Sang istri jazakumullah Yang keenam apa? Jangan menyusahkan suami Dalam masalah apa? Nafkah Bisa menerima Apa adanya Atau mengolah apa yang Ada Dan kalau bisa diusahakan Disisakan Sesedikit apapun nafkah suami, terbatas apapun nafkah suami, itu ada yang disisakan. Namanya juga rezeki bu suami kadang dapat, kadang ti tidak. Ketika sang suami belum dapat, maka sang istri dengan tenang mengatakan, tidak apa-apa mas, insya Allah masih ada. Itu suami itu senang sekali. Ini salah satu kebahagiaan seorang laki-laki, Ibu-ibu. Ketika sang wanita pinter ngatur napa? No, ekonomi rumah tangga, bukan ngatur suami. Jadi bagaimana seorang istri pinter ngatur ekonomi rumah tangga? Ini saya mewakili Bapak-bapak di mereka senang kalau ada wanita-wanita semacam itu betul bapak-bapak ya. betul nggih ya. rata-rata mengangguk <laughs> coba nusulasana <yang> ya <laughs> tanya begitulah di sini hadir 5 sampel <laughs> nang dengan saya cari sendiri siapa mereka ya. itu rata-rata begitu <laughs> senang kalau istrinya itu pinter ngatur ekonomi rumah tangga. Dikasih 10 juta bilang cukup Mas alhamdulillah gitu kan Ditambah sedikit cocok bersyukurnya masya Allah Mas 20 juta alhamdulillah Mas itu masyaallah itu senang sekali suami kayak gitu pintar bersyukur ya. senang giliran dikasih 1 juta menjape ki kuping kiwa tekan kuping tengen jangan gitu ibu-ibu Ya. Jadi begitulah Ibu-ibu. Pandai mandela membahagikan suami dalam masalah urusan apa tadi? Naf Nafkah. Yang ketujuh, apa kemarin? Tidak mengkufuri kebaikan-kebaikan sang suami sedikit apapun, Bu. Sedikit apapun. Kalau Anda merasa pernah disakiti suami, ingat lebih banyak kebaikan yang telah Anda dapatkan dari dia Banyak gimana Ustadz Nafkai tidak bisa Mua Anak pakai keleler Sebentar Bu Anaknya berapa? Walu Hah? Delapan Berarti Ibu mendapatkan kenikmatan anak Lewat perantaraan Suami yang jumlahnya berapa? Delapan kalau hanya suami mungkin susah dalam masalah rizki. Itu sesuatu yang harus kita singkirkan. Alhamdulillah rizki anak pateng geletak. masyaAllah. Berarti kenikmatan dan kebaikan yang diberikan oleh suami kepada anda jauh lebih besar. Maka bersyukur. Bu. Kalau suatu saat ada ketersinggungan dengan suami ingat. Kebaikan suami anda jauh lebih besar. Jangan sedikit-sedikit cemberut Jangan sedikit-sedikit mengangkat suara Dengan suami Perbanyalah senyum Perbanyalah jazakallahu khairah Perbanyalah afwan gitu. Itu nomor berapa kemarin? Tujuh Ini saya sambil mulang Sambil memberikan faedah-faedah Yang mungkin lupa ya, Dan mengingatkan lagi Yang kedua Kelapan Menghormati siapa? Suaminya. Ya. Mengetahui tentang hak-hak dia, besarnya hak dia. Ini hadis yang kemarin dijadikan dalil tentang apa ibu-ibu? Seandainya, ada seorang boleh sujud kepada orang lain. Maka yang diperintahkan oleh nabi siapa? Wanita diminta sujud kepada suaminya. Sampai kemarin juga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sang suami meminta wanita untuk melayani dia dalam kondisi sesulit apapun harus memberikannya di pelana. ibaratnya dingklik cilik itu kan pelana. Itu sampai wanita itu harus menuruti sang suami. Itulah jalan menuju surga terkadang apa berliku liku. Nah, yang nomor berapa? Sembil sembilan adalah tentang adil kepada siapa? Anak. Ini bukan hanya sang suami, sang ibu pun tertuntut untuk adil. Adil kemarin ada berapa ibu-ibu? Dua, ya kan? Adil dalam masalah nafkah. Naf? Yang kedua adil dalam masalah apa? Pemberian. Kalau dalam masalah nafkah sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya anaknya yang satu sakit. Yang satu sehat. Kalau adil itu ya yang sakit dikasih obat. Yang sehat ya tidak dikasih. Dan tidak perlu disisihkan uang ditabung sejumlah obat yang diberikan kepada anak yang pertama. Tidak perlu atau lebih ekstrim lagi sang yang sakit dikasih obat sing nomor loro juga melu diuntali obat itu bukan adil namanya aku sehat kok mamake iya eh, nyong pengen adil lah mana ha gitu <tuk> saya pengen adil ayo mangap aduh kasihan aneh itu bukan adil itu namanya zalim sehat kok dikasih obat ya hanya kalangan ngobati-obat tidur. Jadi begitu Bu, adil dalam masalah nafkah adalah sesuai apa tadi? kebutuhan. Adapun adil dalam masalah pemberian adalah sama. Ini sama-sama diberi diberi. Yang satu diberi, satunya juga diberi. Demikian sama memberi tanah. Beri tanah. Yang ini diberi, yang itu juga di Diberi demikian Sekarang sifat nomor 10 Eh ini 10 ya 10. Jadi perlu Ibu titeni Kalau ada murojaah panjang itu Biasanya saya nantinya Nggak akan panjang-panjang hmm, Cuma sebentar Kabar gembira ini Biasa Kalau kita dulu sekolah Di SMA, gurunya kosong Senang Guru ini rapat, senang Bali Kasih. Guru ini meroja'ah sekong Arab. Wah, ini mesti Arab balik. Kasih ini, Ustaz. Ya. Taib, <tuh>, yang nomor berapa? Sepuluh. Sepuluh, enggak? Sepuluh. Wa min sifatil mar'ati as-saliha. Halaman berapa? Empat puluh. Satu. Dan di antara sifat-sifat wanita yang Eh, salihah. Antakar Rafi baitiha. Dia senantiasa tinggal di dalam rumahnya. Oh. Waala takuna dan janganlah dia menjadi seorang wanita yang kerojakan walajah keluar masuk rumah. Ini ya, sering apa? sering keluar rumah. Dudu-dudukku, dudu-dudukku. Enggak kerasan di rumahnya. Ngendong tanggane ya, ngendong lagi sana, ngendong sana lagi terus ya. Jadi sering keluar rumah tanpa hajat yang mendesak. Wa <tuh> idza kharajat kalau terpaksa wanita itu keluar Latakhruju dia tidak keluar Illa lihajatin Kecuali untuk apa? Kebu, kebutuhan Belanja Ya kan? Apa lagi? Ta'lim Atau ada keperluan yang Yang lain Jadi ketika keluar itu memang ada kebutuhan bu. Jangan tengul Nongkrong dengan orang omah Bayangkan jubahan, rong-rong, nongkrong, dodok, nangar poma. Itu ramadhan itu, bu. Menghibur, Mashallah. Makode tak keluar. Semua nang Jerman, nongkrong nang Jowo, nang bruk. Aduh, Jadi kalau tak ada kebutuhan di rumah, dia berusaha menghibur dirinya supaya bab betah di rumah. Tur Tur Tur juga Tur juga Dan lagi Ibu-ibu itu masyaallah bu, Semuanya tahu Pekerjaan di rumah itu Dari A sampai Z masyaallah. Allah Betul atau tidak? Dari A Angok tangi turu A Sampai Z turu maning Z Gitu dari A sampai Z itu pekerjaannya Masya Allah itu. Luar biasa Silahkan nikmati <laughs> Masya Allah Boleh dikatakan kayak gak pernah Berhenti itu kerjaan, luar biasa Luar biasa Ibu-ibu itu memiliki tenaga Yang luar biasa Yang tidak dimiliki Oleh bapak-bapak Kalau ibu-ibu Sehari saja sakit sehari saja yang rumah itu sudah kayak apa? kapal pecah insya Allah maka ibu-ibu itu jangan keluar dari rumah kecuali kalau ada apa ibu-ibu? kebutuhan walata kunu mutabarrijatan safiratan dan kalaupun keluar jangan mutabarrija safirat <tuh> jangan sampai keluar dalam keadaan mutabarrija. Menampak-nampakkan auratnya. Ya, berdandan dengan dandan yang berlebihan. Safiratun. Oh, safiratan. Dengan keadaan membuka aurat. Ya, jangan. Wa'aidan. Dan juga. Kalau keluar ya, Bu. Ya, takuna. Antakuna. Atau takunu. Hendaklah dia. Ghodotan Libasariha Apa itu ghodotan libasariha Ghodotan itu menundukkan Menundukkan apa bu Pandangan Jangan mentang-mentang pakai burdah lagi Wah Kayak pria pakai kacamata riben hmm? Pandangannya nunduk Tapi ternyata melerok hmm? Kesana kemari Jembotnya panjang Wah ilah Hi, yang ini ngurual cemburut. Wah, oh yang itu enggak cemburutan. Wah, wow, jangan bu. <San> itu adalah antara anda dengan Allah Subhanahu. Antara. Jadi tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Pernah saya dikelui oleh disampaikan keluhan kepada istri saya. Mas ada keluhan dari umahat. Apa katanya santri-santri yang di lantai atas itu sering melihat Umahat. Saya balas, "Lho kok Umahatnya tahu kalau dia dilihat santri?" logika kan? Logis kan? Lah iya kok tahu Umahatnya kalau dia dilihat santri padahal santrinya di mana? Di atas lho kok ndang anak lho melakune itu lho. Oh, ndelokke okay aku. Besok lagi, oh, sendelok lagi itu, mau dengkul aja, ah, ngapa gitu loh? Jadi saya sampaikan ke istri. Lo berarti umatnya juga ngelihat. Oh iya iyo mas, liya. <laughs> itu dinasehati umatnya. Masya Allah. Dia yang disalahkan santrinya. Ya. Ternyata umatnya nggak menunjukkan pandangan, malah dengak mendengak itu dongkak ke atas mendengangak jadi begitu ibu-ibu kalaupun keluar, jangan keluar tabarus, jangan keluar buka aurat keluar untuk kebutuhan kemudian dalam keadaan menundukkan apa? pandangan hafidhatan lifarjiha menjaga kemaluannya subhanallah di hati ibu-ibu Ya. menjaga kemaluannya dalam arti jangan menampakkan kepada orang lain dan jangan dia juga melihat kemaluan orang lain hati-hati zaman sekarang subhanallah ya hati-hati jaga betul kemaluhan qatmar <kod> maana fi hada baktun khusus sudah lewat bersama dengan kita Katmar Romana dalam masalah ini fiqhada bakhunusus sebagian dalil atau beberapa dalil. Jadi dalam masalah ini sudah disebutkan dalam dalil-dalil yang telah lalu nanti monggo silakan dibuka lagi. Wamimawarada fiqhada dan diantara dalil yang menyebutkan hal ini Syaikhul Razak ingin menambahkan sebuah dalil. Marahu Tabaraniyu Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani Fil-Awsad Dalam kitab Al-Awsad An Salim Ibn, ibn Abdullah Ibn Umar An Abihi Dari Salim putrinya Abdullah Putrinya Umar Putra Salim putranya Abdullah, putranya Umar Berarti cucunya siapa ini? Cucunya Umar An Abihi dari bapaknya bapaknya berarti Abdullah dari Salim cucunya Umar dari bapaknya ini putra Umar Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al maratu awratun wanita itu adalah apa aurat sesuatu yang harus ditutup wa innaha idza kharajat dan sesungguhnya wanita itu inna idah karajat kalau apa karajat keluar istas rawfah apa itu istas diintai oleh siapa syaiton aja ada zaradan lehul Setan itu menjadikan wanita itu Gorodon, sasaran Sasaran setan Jadi diin Diintai Bu ibu hati-hati bu Mbak-mbak Setan itu kalau wanita keluar Langsung mengikutinya diincer Sampai kepleset Ini terpleset dalam do Dosa Atau memplesetkan orang lain Maksudnya bagaimana memplesetkan orang lain membuat orang lain tergoda. Makanya kalau keluar rumah do doanya bagaimana, Bu? Panjang. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au huzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala aliyah. Allahumma hini A'udhu bika'an a'udhillah A'udhillah A'udhillah A'udhillah A'udhillah A'udhillah A'udhillah A'udhillah A'udhillah A'udhillah Delapan Di antaranya adalah Aku berlindung Kepadamu ya Allah Untuk Dari Tergelincir Atau Menggelincirkan Menyesatkan Atau Disesatkan Itu Jadi ibu-ibu Perlu ini Hafal doa itu Karena begitu Keluar Setan langsung kemruyuk. Kemruyuk itu. Bro. Berebut untuk menjadikan dia sasaran. وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَكْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا سِيْقَعْرِ بَيْتِهَا Dan seorang wanita, إِنَّهَا Tidaklah dekat Kepada Allah Kecuali apabila Dia di dalam rumahnya. Dia tidaklah lebih dekat kepada Allah Ketika keluar Dibandingkan ketika dia berada Di dalam pelosok rumahnya Qa'ri Ba'itiha Qa'ri itu pedalaman rumah Dia semakin apa, Umpetan Tersembunyi di dalam rumah Dia semakin dekat kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz. Ustaz saya kan sudah nutup aurat Apakah setan masih tetap ngincar selama ibu adalah seorang maraton? Maka tetap saja setan akan menjadikan anda sa sasaran. Jadi jangan terlalu pede ibu-ibu. Doa pakai pakaian yang rapat bahkan wajah pun nggak kelihatan. Kalau anda wanita tetap setan akan mengincar. Anda Lusat apa laki-laki yang Ya apa doai Tapi fitnah wanita jauh lebih Besar Sasarannya Yang dijadikan oleh setan sasaran itu Lebih Apa namanya Menjanjikan Ketika wanita itu Keluar Makanya kerusakan itu terjadi Ketika wanita sudah apa banyak Keluar rumah ya untuk perkara-perkara yang sesungguhnya tidak harus dia itu keluar keluar rumah saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya karena sudah kurang 10 menit jarinya Ustad tar baligasi kok mepet jam songo ya sudah kita cukupkan dulu ya InsyaAllah nanti kita meroca'ah lagi Pada pertemuan-pertemuan yang akan Datang Hati-hati Bu-ibu Hafalkan doa Allahumma ini A'udzubika An'adzillah Au Udolla Au azillah Au uzalla Au adlima Au udlima au, au ajhala Au yujhala alayya. Kemudian Tidak keluar rumah Kecuali untuk keperluan yang mendesak. Besak Tahitu belanja entah itu ta'ziah, entah itu apa namanya menghadiri walimah, entah itu taklim atau yang lainnya yang memang ada kebutuhan. Jangan hanya keluar begitu saja untuk nongkrong dengan saudara atau saudari-saudarinya, tetangga dan yang lain-lain. Dan ketika keluar menutup aurat serta apa tadi? menundukkan pandangan. Nggih, yes. wallahu ta'ala a'nabi